Sulit rasanya melupakan kita yang dulu. Padahal, kamu begitu mudah melupakan kita. Kita yang dulu pernah ada. Tapi kamu tahu, yang tersulit itu, bukan mengucapkan selamat tinggal. Tapi untuk membiasakan diri. Aku melewati tempat yang dulu pernah ada. Pernah ada kamu dan aku. Pernah ada kisah cinta kita. Jejakmu tertinggal. Tertinggal pada tempat yang dulu pernah kita singgahi. Masa di ada kamu, ada aku. Dan yang pasti, ada kita. Aku sebut itu masa lalu masa lalu kita Setidaknya kamu pernah bikin aku nyaman pernah membuatku jatuh cinta pernah membuat aku bahagia kamu ingat kamu janji gak akan ninggalin aku tapi apa Itu semua basi Kayak makanan Yang udah kamu diemin berhari-hari Kamu meninggalkan aku lagi Senang Kamu bilang Tidak akan pernah ada kata pisah Tapi aku lelah Lelah berharap Dalam kata-kata yang pada akhirnya Tidak seperti yang kamu bilang Seperti malam itu Masa sakit itu tidak akan pernah kamu tahu Rasanya kehilangan Rasanya Rasanya kehilangan orang yang selalu membuatmu tersenyum Tapi apa? Sekarang kamu selalu membuatku menangis Aku ingin tertawa bahagia, tapi kamu tahu sampai detik ini pun aku belum juga menemukan hari di mana aku bisa tertawa lepas bahagia seperti bersamamu. Ingat kafe itu, tempat di mana kita pertama kali bertemu, tempat di mana kamu duduk di sampingku, tempat di mana kamu membuatku bahagia untuk pertama kalinya. Tapi sekarang aku duduk di sini menatap kekosongan, menatap kesepian, kehilangan kamu yang dulu pernah ada di sampingku dan selalu membuatku tertawa bahagia. Bantu aku untuk lupakanmu selama tinggal kenangan.